Sa berita nya brita Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Medisi hari ini Minggu 1 Desember 2018 dibacakan Ardian Syah. Ratusan rumah rusak 23 hanyut akibat banjir bandang di Agara. Kapolda Aceh sebut 6 orang jadi provokator kaburnya 113 napi di LP Banda Aceh. Buru 77 napi yang kabur dari LP Banda Aceh, Kapolda sebut sampai kapan pun akan dikejar.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 yaitu Bandar Baru 885 unit, Pantiraja 215 unit, Ringgading 660 unit, dan Merdu 230 unit. disusul Kecamatan Merah 2 61 unit, Ulim 84 unit, Bandar 258 unit, dan Kecamatan Jangka Buya 6 unit. Rumah yang masuk daftar tunggu juga akan dibangun baru, ada 298 unit dengan total Rp25.333.000.000.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 Anggota delegasi Aceh Jamaluddin dalam siaran pers mengatakan penandatanganan naskah kesepakatan kerjasama bisnis dan perdagangan dilakukan H. Muzakir Manap selaku Ketua Karin Aceh dengan Sri Giris Arora, Ketua The Andaman Chamber of Commerce and Industry. Kerjasama ini dipasilitasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Analisis Kebijakan dan Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika atau BP2KP Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.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 Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prastio mengatakan, tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Direkrim Mum Polda Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan ujaran kebencian tersebut. Habib Bahar Smith diduga melakukan ujaran kebencian itu di Palembang pada Januari 2017. Habib Bahar Smith dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik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 for Twitter at Rambeat and that